Oh, oh, oh. mestinya mesti istimewa karena tadi baru saja pogrom untuk, uh, dalam agama selalu ada yang hal-hal yang ya, tidak bersifat etnis, tapi bersifat kadang-kadang uh, uh, bersifat imajinatif kadang-kadang bersifat pusat-pusat uh, ada pahna-pahna tapi semuanya itu berdasarkan apa Tuhan dan dalam konteks ini sekali lagi nah, terima kasih atas Usta, ince ince hanya ince ince ince nanti kalau kita mengisi ince ince ince ince ince ince ince ince di ince ince ince ince ince ince ince ince sekali lagi uh, terima kasih dan mudah hari ini untuk bawa manfaat uh, buat uh, kita semua khususnya dalam meningkatkan kualitas iman kita. sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mohon kesediaan kita saling beragama untuk menunjukkan dari saya pertanyaan pertama Ust Ustad Haji Faris Koyul Anam, LC MHI. Liyel, <Gülüyor> kelahiran Lumajang, asli Lumajang. Siniye, dari Jawa Timur mana? Sama, <Gülüyor> hmm, saya dari Kresik. Jadi ini orang Jawa Timur dan di Bangun luar. Tahun 1981, jadi liyel ya... udah cukup muda. Liyel Nondok di Singosari Di Singosari, Malang, Jawa Timur pesantren ilmu Al-Quran Dan beliau berkesempatan untuk belajar di Universitas Al-Ahtol Adramaut, Yaman Tempatnya para Habaib Dan kemudian beliau saat ini aktif di Dewan Pakar Aswaja Namoju Center PWN Jawa Timur serta menjadi Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Miumi di Malang. Untuk hari ini beliau akan membawakan topik mengenai mengistikomahkan ibadah. Bagi saya sendiri ketika saya melihat kaum undangannya topiknya ini. Saya rasa pas banget ini betul-betul yang diperlukan oleh kita, umat islam, di, umat islam Indonesia di Singapura Karena kita tahu sendiri di Singapura itu tantangannya luar biasa sekali untuk bisa istiqomah ibadahnya Ada sebagian dari kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai profesional Ada yang sekolah kuliah di uh, NTU, NUS, SMU dan uh, segala macam tempat pendidikan yang lain di Singapura Ada yang bekerja sebagai Penata laksana Rumah Tangga di si rumah-rumah di Singapura dan Ibu Rumah Tangga kita semua merasakan bahwa perbedaan utama dari Singapura dan Indonesia itu apa kecepatan arus hidupnya di sini waktu berlalu sangat cepat semua serba sibuk rasanya tidak ada waktu untuk ini untuk itu dan seringkali akhirnya -akhir kita itu agak sulit dibikin untuk rutin. yang bekerja mungkin waktunya soalnya tiba-tiba ada -tiba panggilan rapat Atau rapatnya mulainya jam 12, selesainya jam 5 gitu Tunggulnya oke Ya macam-macam Jadi tantangan kita sendiri macam-macam Lalu mungkin Yang Di rumah-rumah Bagaimana rumah tangga, tantangannya lain lagi Mungkin menghadapi Ya kondisi bahwa fakta, bahwa matikannya bukan orang kita Yang mungkin tidak mengomotif waktu-waktu untuk beribadah dan sebagainya Jadi tantangannya itu luar biasa bahkan ibu-ibu rumah tangga sendiri karena di Singapura ini relatif kita harus mandiri. Tidak, tidak ada keluarga besar yang membantu. Jadi seringkali waktu itu habis. Sehingga untuk e, mengistikamakan ibadah itu merupakan tantangan yang sangat e, luar biasa. Padahal kita sering mendengar bahwa istikamahnya ibadah itu merupakan puncak dari e, keberhasilan ibadah kita Jadi alangkah beruntungnya kita hari ini kedatangan Ustaz Faris yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, o muvihin hakkı الذي جعل الحق c'allen hakkı vazarı limanı atmadah ve amadan limanı atmadah V'c'allen batil müzillan limanı ertabah ve müzillan limanı ertabah V'asalat ve salam aralı safet safiyah ve ve ala Yang kami hormati bapak putra besar Republik Indonesia untuk Singapura bapak Andri Hadi. Beserta keluarga besar yang ada di sini. Yang kami hormati moderator dan pembawa acara kita yang sudah populer sudah begitu kenal bahkan sebelum lahir karena <gülüyor> <gülüyor> yang asli dan ini yang lebih asli <gülüyor> apalagi rame -rame ketika pemilu usaha sini dengan biasa, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman teman-teman Teman-teman dari Imas yang juga saya ucapkan terima kasih Kemudian juga dari komunitas seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Singapura Yang semoga kita semua tanpa terkecuali senantiasa dibahagiakan, dibuliakan Dan diridhoi oleh Allah SWT Fitri ni wa dunia walafiron amin ya rabbal alamin Tadi diperkenalkan, saya agak malu ketika fotonya yang ditampilkan itu, Wanitia ngambil dari Facebook Ini, oh itu foto saya Yang bersembunyi di balik batu Dan kelihatannya narsis gitu ya Ya memang saya sampaikan kepada Pak Bubes tadi setelah Sebelum saya minta foto bersama Narsis ini Pak sudah menjadi penyakit yang menjangkiti semuanya Dan ini hanya untuk ya tak apa itu Sekaligus ini menjelaskan Kalau dalam e, Filosofi pendidikan Ini sekaligus menggambarkan Latar belakang saya Ini bukan sedang rekreasi Tapi karena sedang memang Asli mudik ke kampung Dan Alhamdulillah ada teman sekampung Tadi Mbak ini mana? Asli orang lereng Semeru Pasti bila langsung kanan Dengan suasana ini Baik, uh, tema kita mengokohkan iman, mengistiqomahkan ibadah uh, Perkenalan, nama saya tadi sudah disampaikan, Faris Darul Anak Itu pendeknya, kalau panjang, Faris Darul Anak 7, 8, 9, 10 ya LC itu Lumajang Siti Kalau kata orang, langsung ceramah Pulang dari luar negeri Dapat bila versi langsung ceramah <laughs> Kalau kata istri saya Lelaki cakep <laughs> <laughs> Kalau kata mahasiswi saya Lelaki culun. <laughs> MHI dari Surabaya Sebelum kita menyampaikan tema yang insya Allah maha penting ini Saya ingin Mengadakan kontrak belajar dengan anda semuanya Saya analogikan Saya domisili di malam Berangkat ke Juanda 2 jam setengah Perjalanan Dari Juanda ke Canggu Sekitar 2 jam 2 jam setengah ditambah 2 jam Sama dengan 4 jam setengah Dari Canggu misalnya saya langsung Ke KBRI katakan setengah jam Misalnya Sudah 5 jam perjalanan Saya nggak hitung pulangnya Berangkatnya 5 jam Makanya Saya ingin mengajukan kepada anda semuanya bahwa kajian hari ini Insyaallah akan kita laksanakan selama lima jam Jadi tertawa seneng apa seneng? Gak? Seneng ya? Apa seneng? Seneng Hebreketek Ngomong no, no, Dewi lima jam tidak boleh banget Sesuai durasi insyaallah dua jam setengah tapi semoga Nah, kita diberi kemudahan, diberi pemahaman, diberi terbukanya hati untuk menerima kecerahan terutama pribadi kami sendiri Dan semoga kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mendapatkan ilmu yang mudah kita pahami, dan lebih penting dari itu Menjadi ilmu yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Amin Ya Rabbal Amin. Kajian kita kita awali dengan dua ayat yang ada dalam surat al-baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau lengkapnya sudah ayat yang pertama Alif la lam mim. Yang kedua zalikal kitab la raiba fihi hudan lil Ayat yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enak kalau ceramah bisa mengistikomah Semuanya hafal Quran Saya sentil awal ayatnya Langsung bisa melanjutkan Coba di tes ayat yang lain Wasif al-labi mari dilanjutkan Saya kira hafif-hafif Ternyata kompat kapit Ayat ini yang mendasari kajian kita Ternyata Kalau kita artikan Misalnya Kitap Al Quran ini, "Tidak ada keraguan padanya. Hudalil mutta'in petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Allah di Nabil yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuki yang mendirikan salat. Wa minna rizqna hulim dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maknanya apa? Benang merah yang dapat kita ambil. Al-Qur'an mulai juz 1 sampai juz 40. Alhamdulillah masih ada yang hafal. Juz 1 sampai 30. Dalam susunan Al-Qur'an juz 1 sampai 30. Atau dengan kalam lain susunan surat mulai Al-Fatihah Al-Baqarah, Ali Imron, An-Nisa diakhiri dengan surat An-Nas. Allah banyak membicarakan tentang orang yang bertakwa, yang sekaligus Allah membicarakan tentang karakter orang yang beriman. Objek keimanan itu banyak, makanya yang harus diimani dalam Al-Quran itu banyak. Kita bisa mengimpulkan kita harus iman, harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita harus yakin, percaya kepada utusan putusan Allah, kita harus yakin, percaya kepada malaikat-malaikat. Allah harus iman kepada kodaw dan kodaw harus iman kepada hari akhir. Cuma yang ternyata mendasari semuanya. Dan yang itu disebutkan pertama kali oleh Al-Qur'an tentang karakter orang yang bertakwa. Bahwa dia adalah orang yang iman. Iman kepada apa? Yang pertama dikatakan adalah Alladina Percaya, yakin kepada sesuatu yang gaib Gaib itu dalam bahasa mudah sesuatu yang tidak kelihatan Ini taruhan bagi kita Sesuatu yang tidak kelihatan Sesuatu yang tidak ada manifestasi, tidak ada wujudnya Kita harus percaya Ini pujian terbesar yang kita alami sebagai manusia. Kata orang Jawa, lihat yakin nang sing ketok gampang. Tapi gak yakin nang sing gak ketok gampang apa susah. susah? Susah. Meyakini sesuatu yang kelihatan sangat mudah. Orang kita meyakini mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan. Kita ini dengan segala keterbatasan pikiran kita atau konsentrasi kita Kadang mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan sudah susah Percaya atau gak percaya? Coba saya tanya, jawab dengan cepat Karena pertanyaannya mudah Sekaligus untuk menguji konsentrasi kita Masih ngantuk atau belum ngantuk? Belum ngantuk ya? Masih konsentrasi? Masih Saya tanya dan mohon jawabannya dengan cepat Obbyah saya warnanya apa? baju saya warnanya apa? lampu tengah ini warnanya apa? kopiah saya warnanya apa? baju saya warnanya apa? sapi minum apa? sapi minum susu, sapi minum susu. Sapi minum susu. masyarakat Indonesia sejahtera semuanya ini Andainya mereka punya sapi di kampung Hasil penghasilan satu bulan dipirin, diberikan sapi Sapinya dikasih minum susu Yang rawat di kampung dikasih minum air Mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan Karena kita sibuk, konsentrasi kita kadang terpecah Kita tidak fokus sehingga muncul jawaban Konyol, sapi minum Susu Kecuali anaknya sapi, betul Anaknya sapi minum susu induknya. Coba saya tes lagi Kalau masih salah, mungkin kajian kita akhiri sampai sekarang Percuma oh, saya ngomong, saya atur Ini tadi malam gak tidur, ini ngatur kata-kata Ternyata nggak konsentrasi juga Ini warnanya apa? Tidak nah. Gompet ini warnanya apa? Tidak nah. Maik ini warnanya apa? Tidak nah. Ini tadi warnanya apa? Tidak nah. Ini tadi warnanya apa? Nah. Terlawan tidurnya kapan? Malam. Siang. Terlawan <tik> tidurnya malam. Baik, demikian kami akhiri wassalamualaikum. Kalau saya diantarkan belanja ke Mustafa Center, ke saya pulang saja. Satu lagi mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan kita masih sering salah rumput warnanya apa daun warnanya apa tembok masjid kita warnanya apa karpet ini secara umum warnanya apa rumput warnanya apa daun warnanya apa jerapah makan apa Ada yang jahun, ada yang rumput. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jerapah, kalau, jerap, jerapa. kalau yang jawab, jerapah. Kalau yang jawab, jerapah makan rumput. Itu aliran sesat selain aliran sesat raja tega <laughs> selain raja tega tidak pernah rekreasi ke tubuh <laughs> jerapah itu lehernya segini dipaksa makan rumput itu berat <laughs> lehernya panjang ditekuk tidak mungkin jerapah makan makan daun tiga pertanyaan mayoritas ulama salah semua <laughs> Ini hal tidak kelihatan itu semuanya. Apa yang dilakukan sapi, apa yang dilakukan jerapah, apa yang dilakukan oleh kelelawar sekarang di dunia kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kita mengidentifikasi sesuatu yang kelihatan masih banyak salah apalagi kemudian tuntunan dan tuntutan Al-Qur'an kita itu harus memahami sesuatu yang sesuatu yang tidak kelihatan. Ini ujian bagi kita. Meskipun kita tidak kelihatan Boleh kita tidak percaya Tapi ini sebagai suatu-suatu perintah Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran Yang menjadi ruh semua objek keimanan Menjadi payung bagi semua iman kepada hari akhir kepada semuanya Itu adalah iman kepada sesuatu yang Iman kepada sesuatu yang tidak kelihatan Ini nanti sekaligus menjadi bantahan Bagi orang-orang yang berfaham rasionalis Berfaham empiris Bahwa dikatakan Ilmu itu hanya didapatkan sumbernya Dari Al-Hawasul Khos Dari tangkapan Panca Indra Atau kemudian ilmu itu Hanya didapatkan dari Al-Aqnus Salih Akal yang sehat Akal yang tidak jam satu lebih lima Panggomi miringan Dan kabeh Selagi dia punya akal yang normal, yang sehat, yang tidak jadi orgil, orang gila, itu semua adalah sumber ilmu mereka tidak mempercayai true report, tidak mempercayai alfabarussaudit, tidak mempercayai suatu berita, bahkan dari Al-Quran, dari Sunda Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan Nabi Muhammad itu kan juga manusia, apapun informasinya masih bisa diperdebatkan Jangan langsung ditangkap, dianggap sebagai kebenaran yang satu-satunya. Ini kata orang rasionalis, kata orang empiris. Ini kalau kemudian kita terapkan dalam ibadah kita, ini yang kemudian berbahaya. Mengapa? Karena ternyata sesuatu yang gaib ini tidak bakal dipercayai oleh orang-orang rasionalis dan aliran empiris. Dan ini yang sadar tidak sadar, kita ikut meyakininya. Kenapa tidak sadar? Karena kita ini hidup di zaman materialistis, zaman kebendaan. Untuk mengingat terhadap sesuatu yang gaib, Bahwa di sana ada pahala, ada surga, ada neraka, ada pahala, ada, ada dosa. Kita ini sering lupa. Karena kita lebih fokus terhadap sesuatu yang terlihat. Ini yang kemudian harus kita kuatkan. Semoga kita pulang dari majus ini. Mendapatkan oleh oleh ibadah kita makin istiqomah. Amin ya rabbal Kita katakan ujian bagi manusia bahwa pahala dan dosa, surga dan neraka ini tidak langsung diperlihatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dan dosa kalau tidak diperlihatkan berarti dia gaib apa tidak gaib? gaib? Gaib. Kemudian surga dan neraka. Kalau di dunia ini tidak diperlihatkan oleh Allah. Berarti gaib apa tidak gaib? Gaib. Anggai pahala dan dosa. Surga dan neraka. Langsung diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Bisa dijamin. Kata orang Melayu, bolehlah dijamin. Boleh dijamin. Bisa dijamin seluruh manusia akan berbuat tangan. Dan tidak akan ada satupun yang berbuat maksiat andai kita harus melakukan maksiat langsung kelihatan perusahaan, langsung kelihatan neraka kita setelah melakukan ibadah langsung diperlihatkan bagaimana bentuknya pahala bagaimana bentuknya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dijamin seluruh manusia akan taat dan tidak akan ada satupun yang berani melanggar kewajiban dalam agama kita cuma masalahnya itu semua sementara tidak Kelihatan kita sebagai orang yang Islam, orang yang iman, meskipun surga dan neraka, pahala dan dosa tidak diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa taala sekarang, yakin apa nggak yakin? Percaya apa tidak percaya? Ini kita sebelum mengkaji lebih lanjut harus punya komitmen untuk yakin. Karena orang bersapa, saya berpikir berarti saya ada, saya ragu berarti saya ada kita mengawali segala sesuatu dengan keyakinan berbeda dengan orang-orang filsafat karena sudah tekanan Al-Qur'an misalnya dalam surat Al-Kahfi sudah dikatakan man syaa'a falyu'min wa man syaa'a yafud yang mau iman silakan yang mau kafir silakan yang mau ibadah silakan yang mau berbuat maksiat juga silakan nah ini oleh orang-orang liberal diartikan ini kebebasan beragama kita itu mau tidak iman silakan karena sudah ada pilihan dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita lanjutkan ayatnya bahwa ternyata dengan beratnya segala sesuatu setiap pilihan itu pasti ada tanggung jawabnya. Kita milih iman ada konsekuensinya, kita milih untuk maksiat juga ada konsekuensinya. Kenapa? Karena dilanjutkan dalam ayat tadi, inna a'tadzna min dzalimin naron ahathu bihim suradibuh. Mau iman silakan, mau ibadah silakan, mau kafir silakan, mau maksiat silakan, tapi konsekuensinya setiap pilihan ada tanggung jawabnya. Sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang zalim, yang maksiat, yang tidak mau iman, neraka yang apinya itu meliputi mengelilingi mereka dari atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Kalau setiap pilihan ada tanggung jawabnya, kita tentu pilih yang aman. Ya, bapak. Coba saya tanya ibu-ibu diam dulu. Yang saya tanya bapak-bapak dan mas-mas. Ini bukan jebakan pertanyaannya. Hanya untuk supaya kita belajar ini sudah kita dasari dengan keyakinan. Sudah kita dasari dengan keyakinan. Mas-mas, bapak-bapak saya tanya. Ibu-ibu diam dulu ya. Ya, karena ini pertanyaan bapak-bapak. Nanti -bapak. ada ibu-ibu. Bapak-bapak saya tanya. Kalau di sini ada surga, Di tangan kiri saya ada neraka. Pilih surga apa neraka? Tukar orangnya. Surga apa neraka? Surga. Surga. surga. Kalau di tangan kanan saya ada pilihan menjadi orang yang ahli ibadah. Di tangan kiri saya ada pilihan menjadi ahli maksiat. Pilih menjadi ahli ibadah apa ahli maksiat? Ah, ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada pilihan menjadi orang baik. Ada pilihan menjadi orang jahat. Pilih baik apa jahat? Baik. baik. Pertanyaan tegas. Dan jawaban cepat, nggak ada yang salah Sekarang ibu-ibu saya tanya Saya juga sudah tahu jawabannya Cuma hanya untuk Sebenarnya merefresh Menyegarkan komitmen kita Terhadap ketimanan, terhadap sesuatu yang baik karena ini mudah Pilihan pasti jelas Saya tahu Anda mau pilih mana, saya tahu Ibu-ibu siap? Saya tanya Misalnya Di tangan kanan saya ada maju Di tangan kiri saya ada racun. Ibu-ibu pilih mana? Di racun atau di madu? <SILENCIO> Karena begitu semangnya, begitu cerdasnya, pertanyaan belum ditanyakan. Saya pilih di madu. Tangan kanan saya ada racun, kiri ada madu. Di racun atau di madu? <SILENCIO> Di ya Dengan keberkahan hari ini, semoga terkabul Alfaatuh <laughs> Pilihan Diracun apa dimadu? Saya kasih jawabannya Saya pilih Racunnya Untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya <laughs> Gak apa-apa, Bapak menikah lagi Pokoknya syarat madu saya tiga Yang pertama, madu saya harus lebih cantik dari saya Yang kedua harus lebih muda dari saya Yang ketiga langkai dulu mayat saya Kalau saya meninggal dunia nggak apa-apa menikah lagi Pokoknya tumbuh tanah kuburan saya sudah kering Dan wasiat saya yang kedua Tolong tiap pagi dan sore kuburan saya disiram dengan air Menegangkan komitmen kita Bahwa pilihan kita menjadi orang baik dan tidak baik Tentu akan menjadi orang yang baik Dan ini kuncinya adalah iman kepada sesuatu yang baik Pahala kursa, neraka dan pahala dan Neraka dan surga Kita ambil contoh Supaya penjelasan di prolog tadi makin jelas Tadi dimulai, nanti berakhir dalam bentuk pemeriksaannya sebelum diskusi Sampai jam 12.904 Masih konsentrasi? Sapi minum apa? Air Air susu lah Ayo. Contohnya Saya ambil Empat macam ibadah Yang ini kita lakukan Dalam satu rangkaian Pagi hari Yang pertama wudhu dengan sempurna Dan berdoa setelah wudhub Setelah itu kita melangkahkan kaki ke masjid Semoga sebagian kita dimudahkan karena jaraknya dekat Kita ambil contoh ibu saja dulu Yang ketiga Sholat sunnah dua rakaat fajar Sebelum dikumandangkan iqomah di Kita sholat dua rakaat sunnah Kemudian setelah itu sholat berjamaah Saya ambil misalnya sholat berjamaah dulu Ibu-ibu Bapak-bapak, Mas-Mas, Mbak-Mbak, misalnya sholat suku dua rokaat sendirian, sama-sama sholat subuhnya dua rokaat. Kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Misalnya pahala sholat kita hari itu, sholat subuh di hari itu, langsung dikontan, langsung ditunai pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita buka sajadah kita Langsung ada bayaran tunai 100 dolar singapura Kira-kira sholat subuhnya Rajin atau tidak rajin? rajin? Rajin Orang pahalanya Langsung di kontan Langsung di oleh Allah SWT Padahal sholatnya Sendirian Kalau berjamaah dikatakan dilipat-gandakan sampai 27 derajat Mohon Maaf, saya menyampaikan siir Jawa di langgar-langgar kampung-kampung di masjid yang ada di kampung kita itu biasanya ada pujian sebelum omat Muslimin, Muslimat, monggo jamaah sholat, ganjarani pun bintur, derajat Hati yang ditambahin, no ahera, no roko harga akan <gülüyor> membentuk malaika <gülüyor> Salat berjamaah dilipat gandakan sampai 27 derajat Sama-sama salat -sama subuh kita berjamaah. Katakan tidak ke masjid sudah karena mungkin jaraknya jauh, aksesnya sulit. Kita salat dengan keluarga kita. Sama-sama subuh 2 rakaat. Dipimpin oleh bapaknya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di kontra, langsung ditunai. Bu, Bunga sajadahnya dibuka. Kalau sajadahnya dibuka, tidak hanya 100 dolar Singapura, tapi kemudian 20 2.700 dolar Singapura. Kira-kira pertanyaannya salatnya rajin atau enggak rajin? Berjamaahnya rajin atau enggak rajin? Mesjid Istiqomah kira-kira full ama tidak full. Full. Jauh tiga sudah berangkat datang kemudian sini Ajak-ajak tetangganya, ajak kawan-kawannya. Ayo pergi ke Mesjid Istiqomah. Ada pekerjaan baru di sana. Yang sholat jamaah langsung di 2.700 US. Dollar. Sini Cuma ini tidak terjadi ujian bagi kita. Pahala bagaimana wujudnya pahala. Dari adanya sholat yang kita lakukan ini tidak langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak diperlihatkan dan itu gaib Kira-kira kita percaya apa tidak percaya? Harus percaya. Yang pertama kita wudhu dengan sempurna. Gak mau sholat jamaah, mau wudhu kemudian sholat biasa. Dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: Manamin ma abd ya Siapa orang yang berwudu? Summa yubuligu aw yusbihul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Syarat rukunnya dia memenuhi, sunah-sunahnya dia lakukan. Summa qala kemudian dia mau berdoa. Berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waja'almi minal mutawahiri min ibadikas, solehi Siapa orang yang mau budur dengan sempurna? Kata Nabi Muhammad Kemudian membaca doa setelah budur Kira-kira membutuhkan berapa menit? Kita budur dengan sempurna berapa menit? Ada 5 menit? Gak ada Mungkin cuma 3 menit Sudah Katakan 4 menit Kemudian berdoa setelah budur tadi itu Yang paling tidak hanya menghabiskan 30 detik Sudah kalau kita misalnya khusyuk, kemudian dalam riwayat lain ditambah dengan Subhanallahumma, wa bihamdika asyadu ilaha anta dan seterusnya. Paling tidak memahiskan satu menit. Tadi duduk empat menit, doanya satu menit. Empat ditambah satu menit sama dengan lima menit. Bertibadah cuma lima menit. Apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah ta'ala yakin sesuatu yang gaib, kita tidak melihatnya silahkan Siapa yang wudhu dengan sempurna berdoa setelah wudhu yang kira-kira hanya menghabiskan waktu 5 menit pasti Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala janji Nabi Muhammad akan dibukakan baginya 8 pintu surga semuanya terbuka dan tidak hanya dibuka tidak hanya dipameri Bagaimana istana surga Bagaimana sungai-sungai surga Bagaimana kemudian bidadari-bidadari surga Tidak hanya dibukakan Delapan pintunya Silahkan kamu mau masuk surga Suruh pilih lewat pintu mana Yang dia suka Ibadahnya berapa menit Lima menit Fadilahnya luar biasa atau tidak luar biasa Luar biasa Ini seandainya Tidak gaib Ini seandainya kemudian diperlihatkan sekarang Setelah kita wudhu, langsung kelihatan delapan pintu surga terbuka semuanya Kelihatan istana surga, terus ada yang mempersilahkan kita untuk masuk surga Kira-kira wudhunya rajin apa enggak rajin? Rajin nah, Cuma masalahnya tidak kelihatan Gara-gara tidak kelihatan, kita ini seringnya tiap hari, tiap menit, tiap detik Terkena penyakit yang namanya MALAS Mules Diajak ngaji, mules Asalnya nggak mules Diajak untuk berpikir, mules Coba kalau ayo ikut saya pekerjaan Di ada pekerjaan, proyek Ikut saya langsung gaji 1 juta Kira-kira yang asalnya pusing nggak jadi? Pusing Ini ujian bagi kita Karena kita ini berfaham materialistis Kebendaan Semua diukur dengan sesuatu yang terlihat oleh matanya Sehingga kemudian Yang urusan dunia Seakan-akan mudah dan nyaman Untuk kita lakukan Sedangkan untuk urusan akhirat Seakan-akan berat dan susah Untuk kita lakukan Di Singapura ada sinetron? Ada, ada. ada. Bisa nangkap Indonesia bisa ya? Uh, tahu ada mana siapa siapa? Tahu. Uh. Sudah Sinema apapun yang kita ikuti Satu jam itu terasanya, terasanya loh ya, satu jam terasa kedy apa panjang? pendek kalau kemudian dramanya, atau sinetronnya bersambung kayak rugi dunia amiran jokolo <SILENCIO> <SILENCIO> bersambung ini antara bapak dengan anak 15 tahun gak ketemu sekarang, sudah satu kereta satu sama-sama di satu bus satu bus ya. satu bus, kemudian hanya bedawanku Gak ketemu ya Allah, masih bersambung, beser lagi. Kadın sudah 1 jam nongkrong di depan. <gülüyor> Coba kalau misalnya pengajian 1 jam gak selesai-selesai. <gülüyor> Mungkin saatnya <gak> selesai, -selesai. <gülüyor> Kalau demikian kami akli, Alhamdulillah. <gülüyor> ya bayan, kita di kampung. Mau pergi ke pusat perbelanjaan, mudik hari raya. Bawa uang 100 ribu. Sedikit apa-banyak? Gitu apa pak 100 ribu pak? Coba kalau seandainya mau berangkat, dari nanya pak minta uangnya Saya mau memasukkan ke kota anal Oleh suaminya dikasih 100 ribu, kaget juga nggak <tuk> kebanyakan lah ini pak Nominalnya sama 100 ribu rupiah, masih ingat nolnya ada berapa? Warnanya Warnanya apa? Warnanya <tuk> piling ribu Nolnya sama Tapi ketika dibawa ke pusat perbelanjaan, mengapa kemudian seakan-akan nominalnya kecil? Tapi kalau dimasukkan ke kota Amar seakan-akan nominalnya? Ini ujian bagi kita penyakit orang-orang yang sudah berfaham kebendaan. Semua diukur dengan sesuatu yang kelihatan. Padahal taruhan bagi kita adalah Al-Ladhi, Nayyub, Minunah, Ada pengajian, maaf sebelumnya, ada nonton final piala dunia. Cepak bolanya jam 1 malam Itu kalau di Indonesia Insya Allah masyarakat di Indonesia di sini sudah enggak Yang di Indonesia itu jam 1 malam Mau nonton velok, nonton apa namanya? Cepak bolanya mau bar, nonton bar Saya nanti yang akan mengeluarkan minumnya Saya akan kemudian kasih minumnya, kasih makanannya, kasih seneknya Jam 1 malam mau ada pilar biara dunia kelehan Begadang, pada jam 12 sebelum 1 jam sudah datang Coba kalau seandainya Imas mengadakan acara Saum Istiqomah seperti ini. Kemudian undangan disebab melalui SMS atau yang lainnya, Anda baca. Kita akan menentu Saum Istiqomah bulan ini. Karena ini tahun baru Muharram, kita akan menyelenggarakan dalam suasana yang berbeda. Pembicaranya bulan-bulan, dan insya Allah karena ini suasananya berbeda, tidak kita laksanakan jam 10 pagi. Tapi acara saung istiqomah akan kita mulai jam 1 malam Kira-kira mau datang? Jangankan datang baca, SMS sudah seujurnya sama panitianya Ini panitianya nggak apa-apa Ada pengajian, kajian, kuliah, kemudian jam 1 Jangan-jangan jam 1 lebih 5 tadi Sudah miring ke selatan semuanya Mengapa sikap dan penyikapan kita berbeda? Urusan dunia seakan-akan pantas dan mudah untuk dilakukan Tapi urusan akhirat seakan-akan sulit dan berat untuk kita lakukan Autokritik bagi kita, ternyata kita ini kurang kuat terhadap keimanan, kepercayaan terhadap sesuatu yang... Lihat Seandainya rewardnya itu langsung kelihatan Pasti kita akan rajin Contohnya tadi, 27 juta dengan kemudian dibukakan delapan pintu surga nanti akan kita jelaskan bagaimana panjangnya pintu surga itu yang ternyata delapan-delapannya dibuka dalam waktu hanya berapa menit tadi? lima menit karena gak kelihatan kita jadi males alasan dingin sedikit sudah nggak mau utuh demam sedikit sudah nggak mau lutut. seandainya kemudian kelihatan semua penyakit itu pasti bakal hilang karena kita akan positif thinking para hadirin hadirat kalau ditanya pilih mana? pilih mana antara dipersilahkan mari, mari, silahkan masuk tapi dipersilahkan masuk ke dalam neraka mari, silahkan masuk ke neraka atau pilihan yang kedua kita dibanting dua, tapi masuk ke dalam surga pilih dibanting ke surga apa dipersilahkan masuk ke neraka secara sopan? Kalau saya lebih milih dipersilahkan untuk masuk ke, surga. artinya apa? Untuk mendapatkan pahala tidak perlu dibayar, untuk beribadah tidak perlu dipaksa, untuk melakukan kebaikan secara sosial, bahasanya habluminanas, mengucapkan sesuatu kalimat yang baik tidak perlu dipaksa. Kita ini karena pahamnya sudah paham direcoki oleh zaman globalisasi. Ya kita ingat itu cuma kejelekan orang. Coba kalau coba kalau kita perhatikan, Anda bertemu di KPRI. Ketemu orang senyum, senyum pada Anda. Pulang ke rumah, saya yakin enggak bakal diceritakan kepada suami. Enggak bakal diceritakan tapi orang itu senyum pada saya, gak? coba. Tapi coba kalau ada orang mengumpat Anda di KPRI, apa? 10 tahun di sini masuk kayak gitu aja. Kira-kira pulang ke rumah kita diceritakan pada suaminya? Diceritakan kita itu terlalu cepat menceritakan kejayaan orang lain daripada kebaikan orang lain ini yang sekaligus menjadi kotorin bagi kita penguatan terhadap al lebih lanjut secara singkat karena nanti diartikan hawa awal Hawa-Hawa wajar melangkahkan kaki ke masjid dikatakan dalam hadis man tatoh harafi bayi. Siapa yang wudu di rumahnya? Duduk di rumahnya. Suma boda ila masjid. Kemudian pergi menuju ke masjid. Tujuannya apa? Bukan untuk tukar sandal <gülüyor> Tapi untuk liya bi'aari tatbi' fara'id billah. Untuk menunaikan satu kewajiban di antara kewajiban agama. Entah itu untuk salat, untuk talabul ini yang juga wajib. Dia menuju ke masjid. Wudu di rumahnya menuju ke masjid kemudian untuk menunaikan salah satu kewajiban agamanya apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad karena khutbah langkahnya dibagi menjadi dua karena kita tidak mungkin melangkaskan kaki duanya dua-duanya sekaligus kayak apa yang ke Australia kanguru kanguru minum apa <tuh> <tuh> atau kita pakai satu kaki saja orang yang normal Kaki kanan terus atau kiri terus. Kata orang Jawa, engklet. Engklet. Engklet. Gak mungkin. Mengapa ini dinilai oleh Allah subhanahu <tun> s.w.t? Karena ternyata, tiap langkah ada nilainya. Karena kutawatu, langkahnya dibagi menjadi dua. İhdaw matahul kuhati Satu langkah bisa menghapus satu dosa. Waktu rotar fa udara jatan, dan langkah yang lain, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah ta'ala katakan ada 100 langkah dari rumah ke masjid dibagi 2 100 2 50. Sudah ada 50 dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ada 50 derajat kita yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya ini tidak kelihatan. Kita sebagai orang yang kalau ditanya kita ini dosanya kecil apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak kita membutuhkan ampunan dari Allah, apa tidak? Salah satunya mudah melangkahkan kaki ke masjid. Sebanyak langkah itulah separuh langkah untuk menghapus dosa kita, separuh langkah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau jalan sehat. Kalau naik mobil gimana? Hitungnya? Sudah, jawaban akal-akalannya. Kalau langkah itu kanan diri hitungnya per langkah. Kalau mobil perventil, motori ventil ban ini berapa kali? Kita akan juga beli beli bahan bakar ya, pasti ada perjuangan. Semoga mendapatkan keutamaan yang sama. Secara singkat juga yang terakhir, sholat sunnah dua rakaat fajar, sholatun fajri, khairun dunya minatun yawwamafiah, sholat dua rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Dua rakaat mengalahkan dunia beserta isinya. Isinya dunia ini Pak. Tepon sawi, tepon sapi tadi itu. Apalagi? Apa mall yang besar di Singapura apa? Mustafa Center. Apapun sudah termasuk yang di bawah barang tambang timah, nikel, tembaga, minyak itu semua isi dunia. Ternyata hanya dikalahkan oleh sholat sunnah dua rakaat. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Billion? Bukan. Orang yang paling kaya di dunia ini yang mau sholat sunnah dua rakaat sebelum su barang subuh. Kita, kita, kita, kita. Cuma masalahnya. Kebaikan ini tidak langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Gara-gara tidak diperlihatkan Muncul lagi penyakit M-A-L-A-S Itu masyarakat Sudah? Masih konsentrasi? Belum mantap ya? Belum Masih perjalanan sekitar 20 atau 15 menit Contoh lain Kalau tadi kita contohkan Contoh pahala kita kasih contoh dosa supaya kita ini agak takut karena manusia ini perlu ditakut ditakut-takuti. Surat ke-19, surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalaqa min ba'dihum qalb al-ada'u shalat wa tabu Supaya kita dapat pahala membaca Al-Qur'an juga di masjid ini dan kita ingatkan juga sejak awal kita niat etika di masjid ini sebagai dapat pahala berhubung yang disebutkan sampai 10 kali kita baca dulu ayat ini sambil mengusir nah? <Sessiz> saya pimpin panjenengan dilukah Bismillahirrahmanirrahim Ba'dihim khalfun Kita baca bersama dengan pemberhentian yang tadi. Pakala mari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salaah. Adaa'us salaata wa tabb'a ash-shama. Fa safa yalqunna Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti suatu generasi yang jelek karena memiliki dua sifat yang sama-sama jelek sifat yang pertama meremehkan salat tidak ada angin tidak ada hujan tidak mau salat sulit sedikit tidak mau salat sibuk sedikit tidak mau salat bio atau robiat. agak kementen enggak mau salat tidak ada untuk sakit tidak ada alasan yang digunakan oleh syariat tidak mau sholat. Yang kedua dan mengikuti hawa nafsunya karakter yang kedua apa yang kemudian diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kelak mereka akan dilemparkan di al-gay akan dilemparkan di al-gay al-gay di akhirat setelah hari kiamat nanti kalau kita membaca terjemahan kemenak Alquran ke bahasa Indonesia fasaupayal au nabiyah Ini diartikan kelak mereka akan menemui kesesatan. Kita sudah maklum terjemahan Al Qur'an itu pasti mengambil salah satu pendapat ahli tafsir. Diartikan dia milik kelak dia akan menemui kesesatan. Tapi sebenarnya secara definitif al Bayi ini suatu tempat yang ada di dalam neraka. Bagaimana dikatakan? Apakah al Bayi itu al Bayi yang Menjadi kapling bagi orang yang meremehkan sholat Adalah lembah Di dasar neraka jahanam Yang dialiri nanah bercampur darah Dari para penghuni neraka Jadi penghuni neraka itu disiksa Secara logika orang yang disiksa akan terluka Kenapa saya Bisa 70 tahun baru nyampe ke dasar Dan ternyata di dasar neraka masih ada jurang lagi yang bernama Al-Ghoy Ka'ab menambahkan Ghoy adalah lembah paling besar Dan paling panas di neraka jahannam Di dalamnya terdapat sumur Yang bernama Badiq Setiap kali neraka berguncang Allah membuka sumur itu Dan api neraka makin berkobar Dikatakan kenapa Neraka itu berguncang Karena panasnya berkurang Panasnya api itu kadang merah kadang hitam Kadang putih kadang biru kemudian kalau panasnya berkurang neraka ini akan bergoncang minta tambahan gas dan ternyata ketika bergoncang untuk minta tambahan panas yang dibuka itu adalah sumur bahim disitulah pusatnya api neraka dan ternyata sumur bahim ini berada di lembah, lembah apa tadi? bahim ada bahim, ada doi meskipun namanya baik, kata-katanya baik jangan sampai punya anak Dikasih nama Muhammad Bahim Al-Huray Sahih itu nama sumur Goy itu nama Jurah Dan ternyata jurang inilah Sekali lagi tempat bagi orang yang Menggampangkan sholat di bilamin Pakar tafsir lainnya dari kalangan sahabat Ibnu Abbas menjelaskan Karena begitu panasnya Lembah-lembah lain yang ada di neraka Sampai memohon perlindungan Dari panas lembah al -Bai. Sama-sama makhluk yang ada di dalam neraka Sama-sama lembah, sama-sama jurang yang panas Ternyata jurang-jurang yang lain ini minta perlindungan kepada Allah Mengeluh, mengadukan bagaimana panasnya jurang al -hul. Neraka al jurang al untuk kita apa tidak? Bukan untuk kita Jurang al-Uzhab bukan untuk anak cucu kita Jurang al bukan untuk keluarga kita Semoga kita dan keluarga kita dijadikan sebagai orang yang ahli istiqamah menjalankan salat Allahumma paling tidak sebelum salat lima waktu atau ditambah sunnah Kita mendoakan untuk diri kita, anak-anak kita dan untuk orang tua kita Rob ja'alni mukimas salat Wa min durriyati robbana watakobbal doa robbana wali waliwalidayah walil ini na ya umayahumun doa ini top down dan top down sama way button up kebawah kena, keatas juga kena surat toha 140-141 nanti kalau tidak hafal dicatat toha 140-141 doa untuk diri kita anak kita supaya ahli salat dan supaya kita dan orang tua kita mendapatkan maafiroh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salatlah, sebab apapun kamu hidupmu tiada mudah bila tidak salat. mau jadi apapun kita, sukses apapun kita di dunia, kalau kita tidak salat hidup ini hanya sementara. Yang selama lamanya itu adalah di dalam kehidupan akhirat. Peruntukan kita adalah surga. Semoga kita semua mendapatkan surga kenikmatan, surga an-naim dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma. Dalam menit-menit yang terakhir, ada pertanyaan, masihkah tidak percaya pada hal yang lain? Ada dua penjelasan, tapi mungkin satu, nanti lebih lanjut. Mungkin supaya dua arah dan tidak kita... ngantuk lagi, kita bahas yang satu dulu. Salah satu tips untuk meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib umumnya memiliki padanan, padanan itu persamaan dengan sesuatu yang tidak gaib. Meskipun gaib itu tidak kelihatan, tapi Al-Qur'an dan hadis Nabi menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan itu, dengan sesuatu yang kelihatan di dunia ini. Makanya dalam Al-Quran diceritakan tentang buah-buahan yang ada di surga. Dikatakan, Kun lama min ha min terorotiris dan min Setiap kali penghuni surga itu dikasih buah-buahan. Mereka akan mengatakan kalau buah ini saja di dunia kami dulu pernah dapat. Karena barangkali -barang di sana nanti ada buah yang pernah kita saksikan di dunia ada jeruk, ada apel kata orang malam ketika dikasih apel di surga, kalau ampel saja dibatu, di batu di malam itu tempatnya di antara buah surga itu pisang-pisang yang bertanda ketika nanti saya dikasih pisang di surga kalau umat saja ya Allah tempatnya pisang pisang tapi ternyata wakudu bihi mutasyambihan Mereka dikasih yang mirip Tapi sebenarnya tidak Sama apa tidak samaannya a'lam. nanti bersama Kita buktikan di surga allah. Yang gaib itu ada persamaan Dengan sesuatu yang tidak gaib Makanya nasikah ada alasan Untuk tidak mempercayainya Contohnya Sesuatu yang gaib Umumnya memiliki padanan persamaan Dengan sesuatu yang tidak gaib Rasulullah dalam hadis ini, menjelaskan tentang pintu surga. Pertanyaannya, pintu surga sekarang ini kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak, tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, kaib atau tidak kaib? Kaib. kaib. Rasulullah menyatakan, An-Abi Hurairah, ta'ala, ta'ala Rasulullah s.a.w. Walladhi nafsu Muhammadin biyajid, innama bainal misra'in min masari'in jannah, Laka baina Makkah wa Hajar aw baina Makkah wa Busra Sahih Muslim Sahih Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Shallallahu wa alaihi wasallam bersabda Demi dah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya kasarnya Rasulullah sumpah sampai sumpah demi Allah demi Allah yang bersumpah Rasulullah sesungguhnya jarak dua sisi pintu surga di antara pintu-pintu surga adalah seperti antara Makkah dan Hajar, atau Makkah dan Busro. Mari kita perhatikan, penyamirah yang pertama, Rasulullah menjelaskan pintu surga. Kaib apa tidak kaib? Kaib. Kemudian Rasulullah sebagai bahan penjelasan, menggunakan dua jarak. Jarak yang pertama Makkah dan Hajar, jarak yang kedua Makkah ke Busro maka ini gaib atau tidak gaib sekarang? Gaib. Gaib atau tidak? Tidak. Hajar Hajar ini nama kota. Kota kuno yang sekarang masih berada di wilayah kekuasaan Saudi Arabia. Sudah mendekati negara Bahrain. Negara apa? Bahrain. Meskipun kita tidak pernah ke Hajar, tapi selain itu ada di peta dan ini memang ada kotanya. Berarti gaib atau tidak gaib? Tidak gaib. Kota yang ketiga, Busro. Busro ini dulu masuk wilayah Syam. Masuk wilayah Syam, sekarang Suriah yang sedang konflik itu, 150 km dari ibu kota Damaskus. Meskipun kita tidak pernah ke Busro, kota Busro ini ada. Meskipun kita tidak pernah melihat, tapi karena ada, gaib atau tidak gaib? Tidak gaib. Rasulullah menjelaskan tentang pintu surga yang gaib. Dengan beberapa jarak antar kota yang itu semua tidak gaib. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, dalam hadis ini ada makdzat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebenaran yang terbukti secara valid bahkan secara empiris menjelaskan sesuatu yang gaib dengan yang tidak gaib ternyata tidak terbantahkan secara ilmiah. Mari kita lihat diksi atau pilihan kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Jaraknya pintu surga Misalnya ini pintu Pintu kesana Ini daun pintunya Antara sisi kiri ke sisi kanan Itu sama seperti makkah ke kota Hajar Atau makkah ke kota Busur Rasulullah menggunakan diksi atau pilihan kata atau Berarti kesimpulan yang langsung dapat kita tangkap Jaraknya Makah ke Hajar ini sama dengan Makah ke Kota. Suster, saya tadi banyak bertanya kepada yang lain. Saya mau mengilustrasikan dua jarak yang kurang lebih sama di Singapura ini. Dikasih KPAT mau melihatnya. Oh, Sama seperti antara KPI ke apa lebar atau KPI ke. Jurang. Oh, Jurong Jurong Alboi Jurong Ada Apa namanya Orang yang baru pertama kali datang ke Singapura Kemudian tanya Saya ini baru saja dari Jurong Is Menuju ke KPLI Terus kemudian saya dari KPLI Saya ingin pergi ke Payak Paya Lebar, itu jaraknya sama. Oh sama itu, jaraknya sama persis. Jadi jaraknya itu jarak apa ya? Menggambarkan, menggambarkan apa ya? Jalan e, inilah, menggambarkan jembatan antara Singapura dengan Johor. Singapura dengan Johor itu panjangnya seperti apa sih? Panjang jembatannya? Anda kemudian menjawab panjangnya jembatan antara Singapura ke Johor baru, ke Johor. Itu sama seperti antara KBRI ke Jurong Jurongis atau dari KBRI ke Paya Lebar Berarti kesimpulan yang dapat diambil, jarangnya KBRI ke Jurong itu sama dengan KBRI ke Paya Lebar Misalnya, sama-sama berapa kilometer? Berapa? 5? 5? 3 meter, katakan jawaban 6 kilometer juga ya? Katakan sama-sama 6 km Tapi kesimpulannya Yang mendengar itu langsung bisa paham Bahwa KBRI Ke Jurobis Itu sama jaraknya KBRI Dengan ke Paya Itu semua Yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W semacam itu Rasulullah Menjelaskan tentang panjangnya pintu surga Itu kata Rasulullah Seperti maka ke kota Hajar Atau Makkah ke kota Busro Berarti apa jaraknya Makkah ke kota Hajar Itu sama dengan Makkah ke kota Busroh Cuma masalahnya 36 km Tapi kita tanya ke mbak Google <tik> Tanya kepada Google Earth Ini Makkah Ini Jazirah Arabia Ini Saudi Arabia Ini Yaman Ini Oman Ini Teluk Aden Ini Ethiopia Habasyah Ustir Sudah ini di Libya, kemudian ini Irak, ini Irak, ini Asia Tengah pokoknya yang terakhirnya Antan -an itu Asia Tengah Iran, Kajakistan, Pakistan, Kemenistan, Afghanistan, Pakistan, Pandangan, Basurwan <tik> <tik> Pakistan, Pakhitan, Maghitan, <tik> semuanya ini kota Makkah ini kota Hajar, sudah mendekati negara Bahrain dan ini Makkah ditarik ke Busro ini kalau kita tanya ke google kita tanya berapa jaraknya ternyata muncul jarak yang sama, tidak kurang tidak lebih ini saya ambil sendiri saya tanya sendiri karena laptop saya sudah masuk islam <tutuh> <tutuh> yang muncul tulisan dan angka arab kalau kita tanya maka ke Dusro, jaraknya 1372 bukan meter tapi kilometer Jaraknya Makkah ke Kota Hajar 1372 km Jaraknya Makkah Kota Busra Kita tanya lagi pada babung Sama tidak kurang tidak lebih 1372 km Tidak kurang tidak lebih Rasulullah mengatakan Jaraknya pintu surga Sama seperti antara Makkah dan Hajar Atau Makkah dan Busra Makkah ke Hajar Itu jaraknya sama Dengan makkah ke kota Rusru Rasulullah mengatakan 15 abad Yang lalu Di zaman belum ditemukan Alat pengukur jarak antar kota, Rasulullah menyatakan Menjelaskan sebelum ditemukan Peta dengan segala rumus Sekalanya Dan meskipun itu Kalau kita katakan makkah ini Rasulullah pernah ke makkah Karena memang tempat kelahiran Rasulullah ada di Maka, tapi saya belum menemukan satu hadis pun, Rasulullah pernah pergi ke kota Hajar. Mungkin Anda tahu, tapi saya belum tahu. Kalau ke kota Busro, memang Rasulullah pernah ketika beliau berdagang bersama pelayannya majikannya pelayannya, majikannya pergi ke kota Busro untuk berdagang. Itu pun jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Katakan beliau pernah melakukan perjalanan dari Makkah ke kota Gusro Saya belum pernah menerang mendapatkan keterangan Rasulullah naik kota kemudian sambil bawa meteran <guluh> Meter berapa kilometer Juga tidak ada keterangan kontanya Nabi Muhammad ada setuju meternya Rasulullah mengatakan 15 lima belas abad yang lalu Tidak terbantahkan secara ilmiah Bahwa jarak Makkah ke kota Hajar ini sama dengan Makkah ke kota Berapa tadi? 372 km Masih ingat? Nabi mengatakan itu untuk menjelaskan tentang panjangnya apa? Lebarnya pintu surga ini Satu pintu Ini ada 372 km panjangnya Padahal surga ada berapa pintu? 8 pintu Berarti kalau di Delapan dikali 1372 sama dengan? Banyak kilometer Sebagai ilustrasi Panjangnya Pulau Jawa Kalau kita mengaju kepada Pancuran Yang dibangun oleh Dendus Dari Anjer sampai Panarukan Dari Anjer, Anjer di Jakarta sampai Banten? Di Banten Dari Banten sampai Panarukan yang ada di Banyuwangi Panjangnya Pulau Jawa Itu hanya 1.100 kilometer. Ternyata pintu surga 1.372 lebih panjang mana Pulau Jawa dengan satu pintu surga, satu pintu surga, satu pintu surga panjangnya mungkin dari Jakarta sampai Denpasar. Satu pintu padahal ada delapan pintu dan ternyata pintu yang sangat panjang seperti ini. Hanya dibuka dengan ibadah yang memakan waktu 5 menit Tadi ibadah kan? Buduh dengan sempurna Kemudian berdoa setelah Berdoa setelah kuduh 5 menit bisa membuka gerbang yang panjangnya 1372 kali 8 Ini kita nggak kelihatan Seandainya kelihatan nggak ada alasan untuk males kuduh Bahkan mungkin gigit-gigit akan batas sudah wudu batas sudah wudu itulah yang menjadi keyakinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Bilal Bin siapa? Ayo namanya Bilal bin Mantannya Julian Meres siapa? Maryam Bilal bin Bilal bin, Bila bin. Ini. Ya, Pemajian, akhir Bila'l bin Kaston Bilal bin Robah Beliau itu sangat menjaga huduk Dan setiap senapis huduk salat dua rakaat, Lishukril Itu yang menjadi rahasianya Sampai Nabi Muhammad Mengatakan bertanya kepada Bilal Bilal itu kamu punya ibadah apa Kok sampai suara sendalmu itu, itu sudah aku dengar di surga Jadi sendalnya Bilal itu Sudah kedengaran suaranya di? Surga Jadi bilang itu masuk surga saksan dan sandali Lah <guluh> kita ini kopiah kita ini masih belum Mesti masuk surga lagi Jangan mau kopiah Diri kita ini masih belum Pasti tapi semoga semua min ahli Allah Amin Ternyata amalanya bilang Senantiasa menjaga Wuduk dan setiap wuduk Beliau kemudian salat sunnah dua rakaat di syukrim terbuki janji Rasulullah s.a.w. Kita itu ibadah lima menit sudah dibuka dengan delapan pimpu surga. Kita tidak mau kadang males gara-gara keimanan kita terhadap sesuatu yang gaib, kadang-kadang masih rendah. Semoga dengan kajian seperti ini, keyakinan kita makin meningkat. Dan semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada operator kemudian dibuka sesuai tanya jawab. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih setiap hari atas motivasinya yang betul-betul menggugah konsentrasi dan sharing yang luar biasa sekali sama uh, bukti ilmiah dari kongsi dan profil wassalam. Sekarang persis jam 12.04, jamnya akan cepat di atas Kita buka pertanyaan, sesi tanggung jawab um, Yang pertama mungkin langsung dari audiens sini Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangannya Nanti diberikan mic oleh panitia Atau yang malu-malu bisa kirim SMS ke nomor 8113 1571 Ibu... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mohon bapak ustad semua tanya berkaitan dengan sholat sunatul pajer. Saya ada sedikit e, kebimbangan karena berbeda sedikit dengan suami saya. Jadi gini Pak, e, kapan sih sebetulnya kita itu boleh sholat turun pajar? Maksudnya, apakah harus sholat subuh yang awal? Jadi setelah kita dengar azan subuh kemudian sholat-sholat durakan baru sholat subuh? Atau misalkan kita udah bangun nanti udah mungkin saat jam kekiranya gitu Terus mau sholat subuh tapi masih sholat turun dulu Gitu Makasih Pak, sama lain teman belum 300 triliun kilometer atau so, kira-kira 160 juta kilometer kali jarak dari bumi pemakaian tapi kurang so, 160 juta kali uh, uh, kemudian dijelaskan bahwa uh, lebarnya di itu surga adalah uh, jarak dari uh, Mekab Bhusya atau dari Mekab Bhajan tadi yang ada 80 juta pun kemudian so, kira-kira ada hadis yang menjelaskan bahwa berapa besarnya yang surga ini sendiri. Jadi, se semoga bisa menjadikan ilustrasi kepada kita bahwa uh, itulah yang akan kita terima nanti Apakah kita terima nanti? Terima kasih guys. Eh, apakah ada lagi itu? Apakah ada lagi sebelum... Oke, okay. Bunda Alian pasti masih tentang soalan tentang tubuh uh, Kalau misalnya kalau misalnya kita terbiasa melakukan ke dalam tubuh Misalnya benar -benar, kalau ternyata kita masuk ke Katanya kita tetap sebaiknya melaksanakan ke dalam tubuh Sebenarnya gimana kalau misalnya uh, kita bangun sudah hampir suruh, telat kita lihat Sudah hampir suruh Itu kita masih sebaiknya melahkan soalan dengan tubuh dulu atau selangkung dulu karena menjaga selangkungnya kemudian bolehkah melakukan surat hukumnya karena karena bisa lebih mudah pak Eustas sudah ada tiga pertanyaan ya terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa di pertanyaan pertama tapi semoga ada pertanyaan yang lain di pertanyaan berikutnya halo masih halo ya masih halo e, yang pertama tadi sholat fajar itu kapan sholat fajar itu sholat sunnah ketika terbit fajar keterangan secara umum cuma definitifnya sholat fajar itu adalah sholat dua rakaat sebelum subuh sholat dua rakaat sebelum sholat Subuh Berarti nanti bisa digabungkan Kalau dalam praktek bisa digabungkan sholat sunnah fajar Dua rakaat sebelum subuh salat sunnah fajar Sholat sekaligus obliya Subuh Dan juga nanti bisa Misalnya habis saja buduh Sekaligus sholat di sutrin Kemudian misalnya digabung juga dengan sholat hajat Bisa digabung juga, belum suka, misalkan baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid Jadi intinya, sholat sunnah fajar itu adalah sholat dua rakaat sebelum subuh Cuma ketika waktu itu, kita berpotensi bisa melakukan beberapa sholat sunnah Yang tadi kita katakan, paling tidak ada lima Ada lima Sholat apa saja tadi? Yusufrin Wuhu Sholat tahiyatul masjid Sholat fajar sholat dua rakaat sebelum subuh atau sholat hajat atau uh, kalau mau juga sholat istihorah bisa karena istihorah itu tidak harus sebelum sebelum tidur harus enak dan itu bisa dirapel niat ibadah yang sunnah itu bisa digabung bisa digabung itu artinya niat kita sangat panjang Allah sampai enak Tapi gak mengapa, seandainya itu bisa dilakukan dan memang suara hati itu lebih cepat daripada suara yang dikeluarkan dalam lisan. Kita mengatakan Allah Akbar mungkin 4 detik, tapi yang dikatakan dalam hati itu bisa lebih panjang daripada Allah Akbar. Dan kahidahnya, kalau ini pembahasan akan diperlebar, kaidahnya kalau ibadah yang sunnah itu kan tadi boleh digabur. Yang tidak boleh digabung itu wajib dengan wajib atau wajib dengan sunnah. Misalnya wajib dengan wajib ibu-ibu punya tanggungan untuk puasa. Saya niat menggodok puasa sekaligus puasa Ramadan atau puasa Ramadan tahun ini. Tak Ramadan, saya niat puasa Ramadan sekaligus menggodok kemarin, bisa. Atau wajib dengan wajib saya niat menggodok sholat sekaligus sholat duhur nanti itu nggak bisa. Atau wajib dengan sunnah Nanti 10 Muharram Asyurah Kita disunahkan untuk berpuasa Saya niat puasa Asyurah Sekaligus untuk Mempondok Ramadhan saya kemarin Tidak bisa, karena itu wajib Dengan sunnah adapun yang sunnah dengan yang sunnah, boleh Nanti itu insya Allah 10 Muharramnya hari Senin Berarti ada dua puasa Sunnah, yang pertama Niat puasa Asyurah Sekaligus niat puasa sunnah hari Seneng Satu ramean ibadah Satu hal ibadah Pahalanya sudah Dilipat gandakan oleh Allah Dua Karena kita niatnya juga Dua tadi Hanya satu Kemungkinan hanya satu Yang wajib dengan yang sunnah itu Boleh digabung Yaitu dalam kasus mandi Jum'at mandi wajib Saya dihafal sunnah rasul Menyumlah itu aja Mandi wajib hari Jum'at Sekaligus di hari itu kita disunahkan untuk sholat dan eh, eh, mandi sebelum sholat Jumat karena mengatakan sunnah mengatakan sebelum subuh atau setelah subuh after awal, oh, saya after lunch after breakfast langsung itu kemudian harus mandi wajib harus mandi wajib kan? berarti mandi wajib sekaligus mandi sunnah Sunnahnya sebelum sholat Dalam kasus itu saja boleh menggabungkan Antara yang wajib dengan yang sunnah Adapun yang lain, tadi ketentuannya Sholat sunnah Ibadah yang sunnah dengan yang sunnah Boleh, baik dalam puasa maupun sholat Termasuk sholat sunnah fajar tadi Sholat sunnah fajar Kemudian yang kedua, apakah ada keterangan Baik dari al-Quran maupun hadis Tentang Jaraknya surga atau lebarnya atau luasnya surga kalau tadi sudah dihitung 70 tahun itu berarti berapa berapa panjangnya cuma juga jumlah atau hitungan waktu antara akhirat dengan dunia ini juga ada berbeda ya juga berbeda iyo minka nami daru kamsina alfasana tijimat akubur satu hari dengan sebanding satu hari di dunia Itu lima puluh ribu tahun di akhirat. Jadi kalau tujuh puluh tahun, ya nanti bisa dihitung lulusnya seperti apa? Coba, ya itu untuk meyakinkan kita bahwa neraka itu dalam Bukan untuk kita buktikan Bukan untuk, saya ingin membuktikan Bagaimana? Alhamdulillah, ini berarti Target kita itu, kita bersama keluarga kita Selidup sesurga Nanti bisa di copy materi tentang selidup sesurga bahwa kita ini dengan orang yang kita cintai, target dan tujuan kita adalah sehidup sesurga. Saya gunakan untuk membantah untuk membantah orang-orang yang keyakinan hanya sekedar sehidup semati. Jadi kita ini insyaallah sehidup semati deh ya. Terus kalau sehidup semati terus kenapa? Ya kalau nanti di surga bareng, kalau di neraka bareng. Atau satunya di surga, satunya di neraka. Kita target tujuan kita bersama keluarga kita adalah sehidup sesurga Sehidup semati saja tidak cukup, apalagi cuma sehidup semetik <SILENCIO> Kalau mitiknya terjual, <SILENCIO> tidak sehidup lagi Jadi kalau materi tadi untuk membantah paham rasionalis dan empiris Terima terhadap sesuatu yang baik Sehidup sesurga itu untuk membantah paham istilah yang hanya sekedar sehidup semati Orang-orang yang pesta rumah keras Sudah tercapai cita-citanya dia sehidup semati? Sudah Kesana kebali bareng Nongkrong bareng Gitaran bareng ABCDE bareng Apa ABCDE? Bahasa Jawa ini ya? ABCDE awal bumi cangkup di embom <gif> Siang malam nongkrong di jalan, gak ada kerjaan, terus mencari botol Buka titik Joss <gülüyor> Kaga maklum, maklum, juga sambil nyanyi Tutupun oblosanmu, emang nyawamu Sudah nyanyi, cuma kemudian juga ini Tenggak minuman kerasnya Adan sampai di pleserkan Bukan oblosanmu, emang selam mamru <gülüyor> <gülüyor> Oplos antara whisky Kemudian topi miring Campur metanol, campur oli top hahahaha makanya bener benar ngebut sudah 12. yang meninggal dunia 8 orang 12 orang, 13 orang sudah tercapai cita-citanya untuk selidup tapi untuk apa? kalau sudah selidup itu untuk apa? target kita bersama keluarga kita adalah selidup sudah, kalau yang tadi yang mencari botol pista minuman keras itu selidup sealuruh di sana di surga terserga janji janji dari Allah Subhanahu wa taala walladziina aamanu wattaba'atul dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum setiap orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya sama-sama beriman dan dia memenuhi delapan syarat sehidup sesurga imannya itu ditambah dengan enam iman buahnya surga istikamah dilakukan sebagaimana diterangkan di situ Nantini Alhamd, Nabi Himdur Riyatahum Kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga Dan itulah reuni akbar di surga Kita itu reuni Bencedengan anda pulang ke tanah air Reuni dengan teman SMA Senang ama Baza'na? Senang Tenang lama tidak berjumpa Kemudian reuni dengan teman-teman SMA Waktunya cuma 2 jam Molar, 4 jam, 5 jam Sesuatu kenangan kenangan yang buruk buruk sekarang menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana nyamannya orang yang sedang berreuni. Makanya saya paling gak suka kalau diundang pengajian, acaranya reuni. Saya ceramah di sana ngobrol sendiri, membangkitkan kenangan kenangan. Apalagi setting mejanya itu yang berarti yang berarti yang terang tersendak itu saatnya ganti direken Reuni di dunia saja kita berpisah hanya 10 tahun, 15 tahun, sudah nikmatnya seperti apa. Ternyata al menyatakan janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman akan direuni, akbarkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan kakak kita, dengan ayah kita, dengan kakek kita, dengan nenek kita, dengan anak cucu kita. Ini sudah janji Allah bagaimana kita reuni gara apa namanya dengan konsep sehidup Sesurga. Sehidup surga Dengan beberapa syarat yang ada dalam silat itu. Apa tadi? Itu? Oh iya luasnya surga. luasnya surga Pertanyaan yang seperti ini Bagus karena ketika Rasulullah Ditanya oleh para sahabat tentang surga Tentang neraka Rasulullah memberikan respon yang sangat positif Karena berarti ada orientasi yang baik Dari yang bertanya yang Bertanya berarti memiliki orientasi yang baik Targetnya surga Sudah meninggal Usahanya oh, sudah menikah. <tuh> <tuh> Kalau luasnya surga itu keterangannya dalam Al-Qur'an. Keterangannya dalam Al-Qur'an. Wa ila Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan maqdirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nanti dan bersegeralah untuk mendapatkan surga. Kita ini harus bersegerak untuk mendapatkan surga-buka berarti kemudian balapan mati, enggak? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Arduhas sama wadwal or yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa pengertian bumi? Bumi yang kita pijak Apa pengertian langit? Langit tidak hanya yang kita lihat. Sebenarnya kita melihat langit, itu karena ya batas batas perlihatan kita sampai itu saja, tapi sebenarnya alam semesta dengan segala galaksi galaksi yang ada itu semua adalah masuk dalam bentuk asma waq, karena itulah bentuknya jamak tidak hanya satu langit, tapi beberapa langit. Seluas itulah luasnya surga. Kalau dimeteri, ya mungkin dengan hitungan apa saja kemudian penemuan ini Luas ke alam semesta ini berapa kecepatan karyat ada Belum. Dan itulah luasnya surga, luasnya surga. Dan pintunya masing-masing 1.372. Makanya dikatakan orang-orang yang masuk ke surga wasil peladhinat Tapao itu masuk surga dalam keadaan sumarok. Berombong-rombongan dalam keterangan yang lain masuk surga dalam keadaan berdesak-desakan bahwa sejak zaman Nabi ada, sampai zaman ada Malik sampai zaman mulai zaman para nabi sampai zaman nabi palsu sampai hari kiamat nanti orang yang beriman itu berapa milyar, berapa juta miliar tidak tahu itu masuk ke surga itu dalam keadaan berdesak-desakan. Uyel-uyelan kata orang Jawa. Meskipun berdesak-desakan enggak apa, apa ya. Pokoknya masuk ke pun jamaah semua yang akan kita mau lihat sepak bola ya, harus enggak apa-apa Yang nanti masuk ke surga kita. Dalam keadaan semarah berbondong-bondong. Jadi saya nggak tahu penemuan nanti rumusnya seperti apa. seluas alam semesta bumi dan juga langit-langit yang ada, galaksi-galaksi yang ada, itulah luasnya surga. Dan nanti kalau reuni gimana? Apa sulit aksesnya ke sana? Ne kadar değilse, walaupun viah matas tahun, bagi kalian apa yang kalian inginkan di ingin sana, langsung ke sana. Dan tadi dipertemukan kalau tadi reuni tadi itu, wama alatna humpin amali dimisai, kami tidak mendolimi mereka sedikitpun kata Allah. Maksudnya apa? Misalnya gini, ayah kita di vvip. Terus kita yang kesolehannya kurang kurang dari ayah kita. Misalnya di surga di VIP. Itu nanti ketika direuni kan dipertemukan dengan orang tua kita. Bukan orang tua kita yang turun ke VIP, tapi kita yang ditarik ke VIP. Suami kita misalnya, suami kita ada di VIP, ke, suami ada di VIP, istrinya ada di VIP, kok harus dipertemukan seperti apa? Itu bukan suaminya yang turun ke bawah tapi istrinya yang baik ya, naik ke atas karena kalau kemudian justru yang VVIP turun ke VIP berarti Allah mendolimi yang VVIP wah seharusnya di VVIP kok kemudian turun ke VVIP وَمَا عَلَقْ لَمُ min عَمَلِكِمْ مِنْ شَيْدِ dan satu derajat kata Imam Timur Abbas derajat di surga antara VIP dengan VVIP itu itu nanti dikatakan Uh, seperti jarak bumi dengan langit pertama itu berapa? akan dikatakan tentang kisahnya ceritanya tentang kamar-kamar surga. kamar-kamar surga itu tur butuniha bagian dalamnya kelihatan dari luar, bagian luarnya kelihatan dari dalam, karena begitu indahnya. kemudian sofa-sofanya tempat tidurnya itu mereka berada eh, terbuat dari permata, per terbuat dari perhiasan yang mengeluarkan cahaya sampai cahaya ini bisa dilihat oleh manusia yang ada di bawahnya, oleh makhluk surga yang ada di bawah. Ini. Dicontohkan lagi oleh Nabi Muhammad dengan sesuatu yang tidak gaib. Kalian kalau ingin membayangkan bagaimana kamar-kamar surga yang ada di atas menanti itu sama seperti kalian hidup di dunia melihat bintang-bintang di langit yang sedang cerah di malam hari. Kita melihat malam ada bintang, itu nanti di surga Kita melihat orang-orang yang di atas itu seperti itu Dan yang di bawah nanti ini dengan yang? Di atas Mengeluarkan cahaya Di dalam kamar ada bidadarinya, ada permaisurinya Ada wanita-wanita, saat pembuluh pembulunya Enggak oh, pembulunya di kamar surga yang lain Dan ciri-ciri pembuni surga itu Beberapa ayat, empat ayat lebih dikatakan Muttab iina alal arwati mereka tertelikan di sofa-sofa. Tertelikan -sofa. itu bersandar. Mengapa ciri-ciri pembuni surga itu bersandar? Karena bersandar itulah ciri-ciri orang yang sihirahat. Istirahat. Di dunia ini darul amal, tempatnya untuk bekerja, beramal saleh di dunia. Tapi di akhirat itu sudah darul jazah, tempat orang menerima balasan. Orang yang menerima balasan itu sudah tinggal leha-lehan. Sudah nyanti tinggal bersandar seperti ini. Makanya sekarang yang bersandar, itu sudah latihan jadi penghuni surga. <SILENCIO> Saya tidak mengkritik yang bersandar. Sudah latihan jadi penghuni surga. Dan ini terbukti kalau kita bekerja dalam dunia manajemen. Orang yang bekerja, Anda menulis di depan laptop atau mengerjakan angka-angka. Eh, itu kalau kita bekerjanya tanpa bersandar, itu lebih fokus dan pekerjaan cepat selesai karena memang apa kerja itu tidak ber tidak bersanda. tapi kalau kita bukti jangan tingkah apapun sambil bersanda 10 derajat, sudah, <guluh> tidur. selain kemudian meskipun dia tidak tidur hasilnya tidak sama dengan orang yang tidak bersanda. ini rahasianya surga akhirat itu adalah darul jaza tempat kita menerima balasan tempat kita menerima balasan maka ciri-cirinya itu muta'fiinah fiha alam Al -al Baik, luasnya surga sudah Pertanyaan yang terakhir di termin yang pertama ini e, Dari Buddha Aliyah ya Yang tadi Bainonim semuanya Saya Bainonim Saya dari e, Saya Bainonim Saya Bainonim Saya Bainonim Saya Bainonim sunnah baru hampir subuh Nah itu subuh dulu atau sunnah dulu Tentu kalau sholat subuh ini kan wajib Sholat sunnah ini Sholat dua rakaat fajar itu kan wajib Bapak sunnah Sunnah Kalau kitanya sudah yang wajib apa yang sunnah? Wajib. Khawatirnya nanti kalau mendahulukan yang sunnah, subuh dicocok sudah digigit ayam, sudah telat. Nanti bukan usul liver tapi usul liver Subuh dan duhan. Meraber jadi satu. Jadi utamakan yang wajib, baru kemudian yang kecuali kita punya keyakinan, saya mesti dua rakaat Enggak enggak bakal telat. Boleh lah yap dulu baru kemudian yang wajib. Tapi kalau ada kekhawatiran telat, khawatir nanti belakangan. Oh, Mem Membelakangkan. Memutamakan Mengutamakan. Mengutamakan yang sunah akhirnya yang wajib hilang. Waktunya salatnya cepat sekali. Allahu Akbar sampai antara gerbang 12. Waktu kepada berapa sampai karena begitu cepatnya sampai dirasa jadi satu sama yang Allahu Akbar kenapa begitu cepatnya jam Jadi sunah dulu baru waktu. Terus solusinya seperti apa? Jalan keluar yang tidak keluar jalan. Seperti apa? Kalau saya ini ingin mendapatkan dunia sesuatu yang lebih baik daripada dunia peserta isinya dengan dua rakaat sebelum subuh. Tapi ini waktunya sudah mepet. Solusinya kalau kita ini sudah memiliki keistiqomahan salat dua rakaat sebelum subuh. Dan keistiqomahan itu, itu bisa dihitung kita sudah melakukan satu kali itu kita sudah dianggap istiqomah melakukan sholat dan melakukan suatu ibadah itu itu dikatakan wa datu wa sholat sunnah yang ada waktunya dianjurkan untuk dikodoh saya ulang sholat sunnah yang ada waktunya dianjurkan untuk dikodoh Yang penting dia sudah istiqomah, sudah istiqomah pernah satu kali, dua kali melakukan, kok sudah kehabisan waktu meskipun sholat sunnah dianjurkan alias wajib untuk di di -holo. Maksudnya apa sholat sunnah yang ada waktunya? Sholat sunnah itu ada dua, ada tiga. Sholat sunnah ada tiga. Yang pertama dikatakan batu waktu, sholat sunnah yang ada waktunya. Yang kedua, datu sababil, sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada waktunya dan juga tidak ada waktu, eh, tidak ada sebab secara khusus. Saya review. Yang pertama, sholat sunnah apa? Ada waktunya. Yang kedua, sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang ketiga, sholat sunnah Putra tidak ada waktu, tidak ada sebab khusus. Contohnya salat sunah yang ada waktunya. Salat duha. Ada waktunya atau tidak? Ada. Salat sunah qabliyah ba'diyah, sebelum salat fardu, setelah salat fardu. Ada waktunya atau tidak? Ada. Yang kedua, jenis salat sunah la gusabib yang ada sebabnya. Contohnya, sholat sunnah lishudrin wudhu. Kita sholat sunnah lishudrin wudhu, bersyukur karena setelah wudhu, kita disunahkan karena ada sebabnya tidak ada. Sebabnya apa? Wudhu. Ya wudhu itu. Kita disunahkan lishudrin wudhu, karena kita sehabis melaksanakan wudhu. Sholat sunnah gerhana, baik matahari maupun bulan. Kalo berhana matahari berarti siang atau malam? Siang kalau berhana bulan berarti? Malam kalau bintang kata Nabi tadi seperti melihat bintang bintang di langit dunia ketika masih cerah Bintang itu langit, eh, bintang itu ada malam atau siang? Malam Malam itu langitnya biru apa gelap? Bintang kecil di langit yang? İlal, bu kita ini selamayın salam. Ya. Bintang kecil di lanet yang biru. Bintang itu kan malam. Diyor malam kok lanetnya biru. <gülüyor> Cuma gak enak. Bintang kecil di yang ilal. Bintang kecil di lanet yang biru. Ya, geranak bulan, geranak matahari. Itu ada sebabnya. Kita disunakan salat kursus atau kursus. salat geranak karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya berhana tadi Ada sholat yang ada waktunya, Ada sholat sunnah yang ada sebabnya Dan ada sholat sunnah mutlak Sholat sunnah mutlak itu tidak ada sebab Tidak ada waktu secara khusus Kita misalkan waktu seperti tadi Sebelum masuk ke sini Saya sholat apa ya? Tahian al-Masjid sudah Sholat dua dua belas tadi di rumah sudah Sudah Sholat apa ya? Terus kita sholat sunnah mutlak Itu tidak ada sebab Tidak ada waktunya. Jumlah ini sering kita lakukan apa tidak? Jarak yang ada namanya jajarak Apalagi si macam-macam tadi Sholat sunnah daripada pengum sendirian Sholat sunnah Itu namanya kalau kita lakukan Itu namanya sholat sunnah mutlak Sholat sunnah mutlak Artinya apa? Kembali kepada kajian yang ditanyakan oleh Bunda Kuda alia tadi itu sebagai jalan keluar yang tidak keluar jalan. Misalnya apa tadi sudah hampir suruh matahari hampir terbit. Wah, ini wah ini kan saya istiqomah untuk jalankan sholat sebelum subuh. Tapi kok sudah hampir kelihatan sudah hampir matahari hampir terbit. Sholat subuh dulu. Tenang saja sholat subuhnya. Pokoknya nggak sampai masuk waktu yang kharom. Sekira setelah salam sholat subuh waktu subuh masih ada ternyata setelah salam pas sudah matahari terbit wah saya berarti kelewat, saya terlewat untuk melakukan melakukan doa sebelum subuh itu pertanyaan ini bisa dikodok apa tidak salat fajarnya bisa dikodok apa tidak bisa karena salat fajar dalam hal ini kategorinya adalah yang pertama salat sunnah yang ada yang ada waktunya yang ada waktu jelas Bunda, ya? dari majelis Talim, mana? Kalau Mama beder. Termin yang kedua akan kembali ke kelas ini. Mohon terima kasih Ustaz untuk yang sesi kedua ini pas ada tiga SMS untuk bisa diurutkan yang SMS. Nanti yang audiens bisa bersiap-siap kemudian ada waktu untuk penelitian. Yang pertama, "goy" artinya lembah di dasar pegunungan. Kalau "goysan" apa artinya mau dikasih tahu, Ustaz? Yang pertama Yang kedua Kalau kita selalu menunda waktu sholat Atau selalu mengakhirkan waktu sholat Apa hukumnya? Ya ketiga Adakah doa untuk ditetapkan dalam istiqomah untuk ibadah? Doa istiqomah Baik, uh, termen yang kedua Rhoi itu nama lembah Atau kalau diartikan letter leg apa namanya uh, Kesesatan Kalau goisan, jangan takut, jangan khawatir Meskipun suku kata yang pertama mirip Tapi ketika ditambahin sar Itu sudah maknanya berbeda Tapi berarti nanti ketika nulis ke Indonesia Jangan dipisah Tak Berarti spellingnya kalau di Indonesia TS leitan Itu limpahan Gait Hujan Dan hujan itu Rahmat dari Allah SWT Berarti kalau leitan Orang yang mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Orang yang akan mendapatkan Rahmat Bukan berarti nanti jodohnya istrinya bernama Rahmat Gaitan Cuma kalau pakai sim Gaitan Saya nggak tahu artinya Gheisan paeksin yang bukan TS S gitu aja saya tidak tahu artinya Nanti bisa dilihat di kamus apa artinya Gheisan Tapi kalau Gheita curahan rahmat dalam bentuk hujan tadi itu Artinya sudah kena bahwa tidak perlu khawatir Tidak identik dengan jurang yang bernama Al Gheit Karena beda satu huruf saja Dalam bahasa Arab maknanya sudah berbeza Maknanya sudah tak sama, sudah sudah. Sudah. Sudah tidak sama Contohnya. Makanya tadi itu kita membaca Al-Qur'an, bacaan yang wajib dalam salat. Yang itu jumlahnya lima, Takbir Allah Akbar, Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, selawat kepada Nabi Muhammad, kemudian salat. Itu harus dibaca dengan tepat. Jangan sampai salah. Kalau ana kalau karena kalau salah, itu nanti akan mengubah makna. Kalau mengubah makna foto jari itu nanti bisa membatalkan sholat kita. Mengapa? Karena satu huruf dalam Alquran itu sudah bisa mengubah makna dalam bahasa Arab. Contohnya, f roh hak, itu artinya gembira, gembira, faroh gembira. Tapi kalau kemudian dikasih titik di atasnya hak menjadi kh, dan kita bukan Tidak membaca Farohun, tapi Farohun itu sudah bukan gembira lagi. Karena Farohun artinya adalah anaknya ayam. Apakah ada hubungan antara gembira dengan anaknya ayam? Tidak ada. Kecuali anak ayam yang gembira. Atau gembira karena sudah punya anak ayam. Beda tiket saja sudah makna. Apalagi di sini beda huruf. Khimar, artinya kerudung. Khimar itu artinya kerudung. Khimar, kerudung. Tapi kalau kemudian titiknya dihilangkan menjadi khimar, itu keledai. Apakah ada hubungan antara keledai dengan kerudung? Tidak ada. Beda satu titik sudah berbeda makna, apalagi berbeda sumkimata antara gait dengan gait. Ziyadatil mabena tadullu ana ziyadatil makna. Perbedaan susunan bangunan kata itu sudah mengubah suatu makna. Jadi jangan takut, jangan. khawatir yang punya anak yang namanya Gwaitan. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sholat itu hukumnya apa? Mengakhirkan sholat itu motivasinya banyak. Karena ada kewajiban, karena jam istirahat masih belum ada. Atau belum menemukan tempat sholat atau belum berwudhu dan sebagainya cuma dalam usul fikir, salat itu kewajibannya adalah al-wajibul muwassah. Al-wajibul muwassah yang waktunya itu panjang. Al-wajibul muwassah waktunya adalah panjang. Kalau kita berbicara keabsahan salat, waktunya salat itu panjang. Tapi kalau kita berbicara tentang keutamaan salat, berarti keutamaan salat itu salat di awal waktu. Pertama, berbicara tentang keabsahan. Dalam usul fikih salat dikatakan sebagai al-wajibul mu'assah. Sholat luhur itu mulai matahari sudah bergeser sedikit sampai nanti bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya itu. Berarti masih ada waktu sekitar berapa jam? Sekitar 2 jam. Artinya apa? Salat zuhur dilakukan di rentang waktu 2 jam itu. Kalau kita berbicara sah atau tidak Sa, makanya dikatakan al wajibul muassa Tapi kemudian dalam rentan 2 jam Dalam contoh kasus salat duhur Itu dibagi nanti Menjadi 5 lagi Dibagi menjadi 5 Yang pertama waktu fadilah Waktu yang dihutanakan Tentu di awal waktu Sudah cukup untuk Mendengarkan adat, membaca doa adat Cukup untuk wudhu Cukup untuk salat 2 rakaat sebelum salat itulah awal waktu Nanti ada waktu jawa Selain waktu fadilah Ada waktu yang diperbolehkan untuk sholat Yang ya dua 2 jam itu Dalam contoh kasus sholat dulu Nanti ada waktu karohan Waktu yang dimakruhkan untuk sholat Tapi sholatnya sah Yang ketiga Yang keempat Ada waktu yang haram Haram tapi sah Yang kelima Waktu haram tapi tidak sah Rata-rata sholat itu ada lima seperti itu. Waktu yang fadilah, waktu yang diutamakan adalah sholat di awal waktu Waktu yang diperkulirkan kita melakukan sholat Ya mulai awal sholat sampai akhir waktu sholat Dalam contoh kasus sholat duhur sekitar dua jam Kemudian nanti ada waktu lagi yang namanya waktu sholat Waktu karohah, waktu makruh Misalnya apa? Sudah mendapatkan satu rokaan Maaf, salat yang kemudian sangat mehek ke waktu sholat berikutnya, hampir masuk waktu sholat asar, sehingga kemudian diatur kesat kesat. Ada waktu yang haram tapi sah, maksudnya apa? Sudah satu rakaat ah, sudah rukuk batas maksimalnya, minimalnya, sudah rukuk, sholat duhur, sami Allahu liman hamidah, terdengar Allah, Akbar Allah Akbar. Eh. sudah masuk waktu sholat asar. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat, tapi sholatnya masih dihukumi. kenapa sah? Karena dikatakan manaz rokar Kata Nabi Muhammad, siapa yang mendapati ruku sudah dihitung rokaatnya. Artinya ketika Allah berfirman sami sudah dapat satu rokaat, sudah dapat satu rakaat ternyata sudah tercukupi mandang agar. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat Dapat dosa dia Dapat dosa Rupanya wujudnya dosa Sudah dapat dosa Tapi sholatnya masih dihukumi Sah Karena sudah menangi satu rakaat Minimal rukuk tadi Tapi kalau sebelum dari itu Belum rukuk Sudah terdengar suara adzan asar itu selain haram Tidak sah Karena tidak sah Wajib dia untuk mengganti bahasa seharap yang memboboh sholatnya. jelas ya jadi itu waktu-waktu sholat antara yang diutamakan atau tidak diutamakan mengakhirkan bisa saja kalau motivasinya sesuatu yang diperlukan yang terakhir doa supaya kita istiqomah caranya adalah sering-sering datang ke masjid Istiqomah ini mudah diucapkan Tapi Berat atau mudah dilakukan? Berat atau ringan? Berat Makanya yang namanya istiqomah Ada yang istiqomah? Makanya yang namanya istiqomah itu biasanya berat-berat 50 kilo, 70 kilo Hahaha Just kidding Istiqomah itu mudah diucapkan Tapi berat untuk dilakukan Istiqomah itu apa? rutin bahasa Jawanya utun, ajek bukan istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah di luar rumah tak takut lagi atau istiqomah ikatan suami istri tiga di kontrakan rumah supaya istiqomah salah satu doanya, ya tiap ibadah ada doanya. salah satunya tadi yang sudah disampaikan robbi ja'almi mukti masalah wa durriyati, dur riyati rabbana wa tattoftan rabbana firli wa liwardaya wa li mu'minina yawma yahun sesam, yang kedua Rabbi a'imni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati kalau ditulis, ditulis ya doanya kita tulis dengan tulisan huruf Indonesia karena laptopnya belum masuk Islam ya. Allahumma amini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatMu, mensyukuri nikmatMu dan bagus dalam ibadah kepadamu. Kalau di Rinci sesingkat mungkin. Tolonglah aku, kita minta pertolongan kepada Allah. Kita bertistighar apapun bila kita tidak mendapatkan kekuatan petunjuk dari Allah, tidak bakal bisa. Yang membuat melangkahkan kaki kita ke musir ini tentu adalah bidayah petunjuk dari Allah untuk senantiasa mengingatmu. Dikatakan adzul jahalunah, dunia ini dilaknat Allah Orang yang ingat kepada Allah. Akan ibadah dan tidak akan ada maksiat. Dia ada potensi, ada kesempatan untuk maksiat. Kalau dia langsung ingat kepada Allah Tidak jadi melakukan maksiat. Datang waktu salat duhur, terdengar pemandang anda Kalau dia ingat kepada Allah Akan segera melaksanakan salat duhur Tapi kalau dia tidak ingat kepada Allah Dia tidak akan melakukan salat duhur Jadi semua ini akan dilakukan oleh Allah Kecuali mengingat Allah Dikir Dikir itu hanya, ada contohnya, ada hakikatnya. Contoh dikir, menyebut, tapi hakikat dikir, tidak hanya menyebut Allah. Hakikat inti dikir adalah mengingat Allah. Banyak orang menyebut Allah, tapi hatinya tidak dikir. Anaknya lari-lari, anaknya nakal, ya Allah, anak, nakal, dan menyebut asma Allah, tapi apakah dia berdikir? Tidak. Kadang dikirnya dibarengkan dengan muak. Ya Allah <gülüyor> Kira kira hatinya berdikir Dikir tidak harus diucapkan Apalagi anda sedang di bilik termenung, Berada di WC Kemudian apakah ketika sudah Ini dua hari gak keluar Kemudian ingin ingat kepada Allah Apakah setelah keluar? Alhamdulillah Dikemandangkan dari kamar, Mandi dari toilet Justru berdosa Yang penting hakikat bikin adalah di dalam di dalam hati. Kita minta tolong kepada Allah Asyik. agar kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Bisa dicatat syukur nikmat pengertian yang paling mudah al la bini bi Indonesianya syukur nikmat sama dengan Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Itu pengertian syukur, nikmat Contohnya syukur banyak Kita mengatakan Alhamdulillah itu sudah wujud Syukur, tapi hakikat syukur adalah apapun yang diberikan oleh Allah ...tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mata ini nikmat dari siapa? Allah, kalau kita ingin mensyukuri nikmat mata... ...tidak digunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah. Telinga ini, kurnia dari siapa? Nikmat dari Allah. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat telinga... ...tidak pernah kita dengarkan untuk untuk memperdengar, mendengarkan... ...sesuatu yang tidak diberi oleh Allah menikmati riba. Riba itu mah menggunjing. Yang lebih keren gosip makin digosok makin Sing. Kalau kita sedang riba, telinga kita nyaman mendengarkan kalimat-kalimat riba. -kalimat Berarti kita tidak sedang mensyukuri nikmat Telinga Demikian juga kereta kita, mobil kita, sepeda motor kita kalau kita gunakan kalau kita ingin mensyukuri semua itu digunakan untuk ibadah bukan digunakan untuk bermaksiat. Syukur nikmat Allah yusobi ni nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Unsur kaidnya di sini. Unsur saleh general. Sebentar. Singkat ya. Nikmat yang paling nikmat Yang dirasakan pembunyi surga adalah rugiat Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kalau sudah melihat Allah Nikmat yang lain itu terasa tidak senyaman nikmat melihat Allah Ilustrasinya seperti ini Anda sudah tiga tahun di Singapura Kemudian lebaran mudik ke rumah Ketemu ibu kita di rumah Meskipun di rumah ini ada opor ayam, ada kue putri salju, ada kue dewa Arjuna, ada kue apapun, lebih nikmat mana? Ketemu ibu kita atau makan kue salju? Ketemu ibu, putri salju, opor ayam nikmat, tapi tidak ada yang melebihi nikmatnya ketemu ibu, sama pengguni surga juga seperti itu. Nikmat apapun yang tadi secara singkat sebagian kita terangkan tidak ada bandingannya bila kemudian kita ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ternyata sebaliknya juga orang-orang yang ada di dalam neraka, siksa itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilustrasinya, saya dikasih HP oleh Pak Ainun Ini saya kasih Alhamdulillah Ini berarti secara bahasa Saya katakan ini saya Difasilitasi oleh Pak Pak Ainun Ternyata ketika sampai di Indonesia Saya gunakan untuk Menghibah Pak Ainun Apa ah, Ainun itu apa Gini-gini-gini Mengeluarkan kata-kata jelek Dan ini saya gunakan untuk mengkhianati Pak Ainun kalau saya belum ketemu, belum diketahui melepakai bahwa HP yang diberi oleh beliau justru saya gunakan untuk penelitian beliau, saya tidak malu. Tapi kalau ternyata suatu saat SMS saya nyasar ke itu ABCDE misalkan. Terus nyasar ke beliau, saya malu apa tidak? Malu. Mending saya di jewek, mending saya kemudian tidak ke Singapura lagi. Mending saya ketika ke Indonesia, mending meskipun saya tahu beliau sedang ada di kota saya. Saya mendinggak ketemu karena saya bagaimana beratnya menanggung malu dan siksa terpusat orang-orang yang ada di dalam neraka ketika harus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala bagaimana malunya nikmat dari Allah justru digunakan untuk mengkhianati Allah. Dan bertanya di sini bagus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala bagus dalam ibadah ini supaya kita istimewa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Saya baca lima kan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadati wa husni ibadati. Kalau sudah ditulis nanti dihafalkan Kalau susah menghafal, bisa dicopy, di-print, kertasnya dimasukkan air <tuk> <tuk> Diminum pagi dan sore Allahumma. Terima kasih sudah, waktunya sangat terbatas sekali Cuman ada dua pertanyaan masuk di SNS Jadi mungkin saya kasih satu pertanyaan aja dari audiens